Metro bisnis untuk mengatasi kemacetan di sebagian ruas jalan utama kota Jakarta, Polda Metro Jaya sedang mengkaji untuk mengganti sistem Tri In One dengan sistem Electronic Road Pricing atau ERP. Sistem ini mirip dengan jalan tol. Kendaraan yang lewat ruas jalan-jalan tertentu, khususnya jalan protokol, akan dikenakan biaya. Tujuannya adalah untuk menekan volume kendaraan di kawasan tertentu untuk mengatasi kemacetan. Sistem ERP ini dirasa lebih efektif daripada Tri In One. karena sistem trinone menimbulkan dampak sosial seperti munculnya joki dan jalan pun tetap saja macet. Penerapan sistem ini merupakan salah satu solusi mengatasi kemacetan, tapi pada intinya pembangunan dan pembenahan sarana transportasi massal adalah tetap yang utama. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon Saya sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Karla Parengkuan Bukarlah, bagaimana komentar Anda? Khusus lagi untuk Kota Jakarta Yang kita ketahui bagaimana pada jam-jam tertentu itu Macet luar biasa Walaupun sudah ada 3 one gitu ya Dan dengan uh, kendaraan yang lalu-lalang segitu banyak Makin bertambah tiap hari Selain mobil, juga motor Dan semerahutnya lalu lintas ini, saya kira ini adalah hal yang sangat baik, cuma bagaimana menerapkannya di Indonesia, karena ini terkait erat dengan hasil kelas yang That's the problem. Jadi sekarang contohnya kita untuk mempersebit, sudah, sudah ada di Jakarta yang namanya Basway. Nah, ya, tapi apakah Basway itu nah jalan keluar? Tetap aja masih macet kan, dan badan jalannya itu masih mengambil badan jalan yang sesungguhnya masih dibutuhkan untuk kendaraan bermotor umum lainnya. Nah, yang sebetulnya sangat ideal adalah kalau monorel, karena tidak mengganggu jalanan. Jadi artinya, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dengan jumlah kendaraan yang belum bisa dikurangi, agar supaya bisa lebih bagus lagi, adalah menggunakan monorel. Jadi kemacetan tetap tidak akan terurai kalau transportasi umum tidak dibenahi ya?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 Selain aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah nambah terus kendaraan, baik motor maupun mobil, sedangkan fasilitas tidak ditambah, maka ini tetap akan menjadi masalah. Mungkin nggak ya mengubah habit masyarakat yang lebih suka bawa mobil sendiri daripada naik angkutan umum? Habit ini memang yes, betul sekali. Habit. Wah mau santai, gue mau naik mobil sendiri, pakai supir pula, suaminya sendiri, anaknya sendiri sendiri. Itu adalah habit memang.